Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wahai guru kami, di zaman yang sekarang ini, bagaimana cara kita mencari seorang mursyid yang kamil? Seorang guru yang bisa membimbing, guru yang sempurna di mana seorang yang mursyid kamil ini diibaratkan seperti belerang merah di mana biasanya belerang itu berwarna abu-abu tapi belerang ini berwarna merah saking berharganya seorang guru ini dan mohon arahannya sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bilal tentang syeikh imam haddat rahimahullahu taala beliau adalah syaikh yang sesungguhnya ketailah bahwa mencari syaikh itu penting guru mencari seorang guru yang akan menjadi sebab adanya futuh di dalam hati kita syaikhul futuh dan kadang itu tidak kita duga-duga Mungkin orang itu adalah lebih tua dari kita, mungkin lebih muda dari kita, mungkin orang yang selama ini bergaul dengan kita. Tiba-tiba dengan dia hatiku kebuka. Cuma di dalam mencari syekh, yang perlu kita cerbati adalah urusan zahirnya saja, bukan urusan batin, karena engkau tidak tahu batinnya seseorang. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau seseorang benar-benar sungguh-sungguh mencari seorang guru mursyid, kalau seandainya sarah lahir tidak bertemu maka ketahilah guru mursid sudah Allah kirim ke dalam pintu rumahnya di dalam hatinya Allah akan temukan. jadi dari hati yang tawadduk perlu seorang pembimbing ini adalah bagi kita yang mencari tapi bagi orang yang merasa jadi guru mursid ingat Dr. Buti pernah bercerita guru mursid di Syam itu jadi murid saja tidak pantas apalagi jadi guru perilakunya tidak memberikan contoh yang baik, lihat maunya aneh-aneh toh. -aneh, Kami berkata di Syam di Indonesia. Insyaallah. Wallah alam lebih baik insyaallah. Itu di Syam, dia cerita di Syam Kadang tidak punya ilmu, bapaknya meninggal dunia langsung naik pangkat jadi guru mursyid. Tidak mengerti ilmu kemasyarakatan masyaallah. Sebab seorang mursyid ayyakuna aliyyan bi furu'i syariati. Disamping akidahnya benar, dia mengerti furu' syariah. Tidak mungkin menjadi seorang mursyid kalau dia seorang bodoh. Mursyid itu memberikan petunjuk, bimbingan bagaimana orang bodoh. Bukan gara-gara bapaknya mati langsung naik pangkat itu bukan mursyid itu. Mursyid harus alim dia. Jadi carilah sudahlah dengan hatimu, husnul bahkan sampai suatu ketika. Husnul Suatu ketika ada orang yang percaya gurunya sebagai seorang guru mursyid. Secara lahir tidak ada maksiat sudah cukup kalau ada kesalahan satu dua wajar dia manusia, kita tidak mursyid kita bukan seorang nabi yang tidak bersalah akan tapi ada seorang baik adalah di saat melakukan kesalahan dia mudah untuk bertobat itu cukup suatu ketika ada orang berguru kepada seseorang dan dia percaya dengan gurunya Allah sampai suatu ketika guru saya ingin selalu datang ke tempat ini akan tapi saya susah karena saya harus menyeberang sungai berikan saya amalan sekiranya bagiku mudah untuk nyebrang sungai sang guru mursyid mengatakan, baca lah bismillahirrahmanirrahim seribu kali nanti kamu akan mudah sehingga sungai itu akan terlihat seperti daratan dan kau akan berjalan dia mengamalkan itu selama seminggu betul setelah mengamalkan seminggu atau sampai 40 hari mengamalkan itu semuanya dan ternyata betul karena khusrudannya kepada gurunya diamalkanlah amalan itu sampai dia sampai melewati setelah sampai di rumah setelah itu sampai ke rumah gurunya dia terkaget melihat gurunya keluar dia melihat gurunya langsung pingsan dia bangun lagi pingsan lagi bangun liang ketakutan itu sampai dia kenapa kau kenapa kau guru guru di hatimu penuh dengan ulat sang guru kaget astagfirullah Kenapa? Gurunya adalah munafik. Gurunya adalah pendusta. Muridnya terus, tapi karena keturusan murid dia jadi wali. Cuman setelah itu gurunya itu setelah begitu sadar kalau dirinya itu memang pembohong rupanya gurunya itu menjadi wali setelah muridnya. Jadi, jadi gurunya menjadi wali setelah muridnya. Jadi ada kesadaran. Artinya ini satu contoh bahwasanya yang penting kita khusnutan kepada orang yang kita anggap guru dimanapun kita berada. Bahkan mungkin mohon maaf guru kampung kita mungkin dia yang hanya tidak jadi fasolatan sama kita tapi orang itu telus mungkin dia tidak maksia tidak ini secara lahir dia membimbing kita untuk benar, menjauhkan dari kemungkaran. perilakunya adalah contoh itu sudah cukup ada urusan batinnya beliau adalah dengan Allah sampai kita diajari ya Allah tutuplah mata kami dari aib guru kami sebab kalau kita melihat aib guru kita takut kita tidak bisa khusnudan lagi kecuali memang maksiat terang-terangan ya, kata Imam Ghazali diantara maksiat terang-terangan adalah gunjing atau jiharaan maksiat yang dusta yang terang-terangan ada majlis yang ulama kok begunjing. iya betul kata Imam Ghazali gunjing, ngomongin orang, ngomongin jais itu ustaz sini ya ha. bukan mursyid lagi itu biarpun katanya terbang di awang-awang kata Imam Ghazali rahimahullah, faqihatul fuqoha gunjing ini kenapa harus dikhususkan gunjing Imam Ghazali menyebut masalah gunjing ya kerana para ulama paling enak itu kalau gunjing omongannya didengar sebab nanti ada bab dan urusan hadis al wa ada dalam pembahasan ilmu hadis adalah menilai ulama ini pantas tidak diambil ilmu hadisnya kadang-kadang berkembang menjadi penggunjingan kalau tidak hati-hati sehingga ini bisa saja babnya gunjing si fulan, begini, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si ini begini sehingga itu berangkat dari kedengkian tidak ada kedengkian lebih daripada dengkinnya ulama habis-habisan dan itu selalu kami ulang-ulang. Tujuannya apa? Biar kuping saya itu dengar. Bukan untuk orang lain. Ini lho kuping ini lho, biar tidak gunjing. Kadang pun kita sering dipancing di majelis. Bu, ya, ustaz ini gimana? Eh, jangan ngajak saya masuk neraka. Stop, stop, stop. stop. Saya tidak pernah kenal ustaz itu, saya pernah dengarnya. Sering kita di jajak, ngajak, nggak, nggak, saya di majelis diajak, kerasan ini ustaz. Saya tidak mau ngomongin orang. Amal saya sedikit mau dihabisin, bisa tidak. Selesai. Kalau majelis saleh majelis gunjing bubar. Tinggalkan majelis ini biar selamat semuanya. Sebab kalau atas nama ustaz kan bisa, ma bisa ngajak macam-macam, lihat. Kalau sudah saya ajak gunjing siapa yang mau nolak? Oh, takut sama jubahnya kan? Ini, tahu enggak ustaz itu? Itu gini loh ya. Oh, rusak semuanya, lihat. Kalau sudah mulai majelis gunjing tinggalkan ini. ini Pergi sana cepat. Biar saya sendirian. Kalau saya sendirian enggak sempat gunjing saya pasti sebab kalau anda tetap sama saya, anda bagian dosa dosanya sama dengan saya yang guncing sebab orang kalau sendiri tidak akan guncing, coba di kamar sendiri sama tembok guncing tuh, tetangga tuh kurang ajar, tidak ada gara-gara ada anda, maka saya yang guncing, maka tinggalkan saya ini diantaranya Syekh Mursyid sangat menjaga hatinya sangat menjaga hatinya bahkan selalu merasa bersalah terus Ya kayak tadi Imam Junaid Al Baghdadi saya tadi apakah seorang wali bisa berdosa kalau Allah mengendaki dia akan berdosa? Enggak berani mengomong tidak berdosa, masih takut terus semakin takut, semakin orang tinggi pangkatnya semakin takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan antara tanda dan semacam itu. Lihat lahirnya saja, tapi kalau batin bukan urusan kita. Ada pun nanti kalau jangan bawa saya pengen punya guru musyid kayak Syahtul Qotir di Jalan ini. Ada, ada, dulu, tertar dulu, Hatimu yang Menjadikan, mendapatkan guru mursyid adalah dari hati yang khusnudhan. Selagi tidak terlihat. Sebab su'udhan itu tidak boleh kepada siapapun. Termasuk kepada guru. Kalau kita dengan guru, tidak boleh su'udhan. Kalau kita melihat kemungkaran pada guru, berangkat dari khusnudhan. Kalau guru, kalau. Kalau anda menganggap, contoh ini anggap. Kita kan saudara, bukan sampai guru murid di sini. Kita hanya sahabat. Kalau anda menganggap menganggap saya guru, anda harus kusurudon kepada sa, saya. sebatas saya melakukan sesuatu yang masih mungkin ditafsiri baik. Tapi kalau saya melakukan kebongkaran secara terang terangan tidak boleh surudon. Tapi kusurudonnya berubah. Tidak boleh surudon, tapi apa? Ingatkan saya. Tidak ya ada surudon itu ya. Kaya dia. Surudon tidak ada ajaran. Anda kalau mencintai, mengingatkan. Assalamualaikum buaya. Kemarin saya ingat buaya di sana kok di sini kok nah, ingatkan, ingetkan ada cinta, tidak ada khusnudon nggak boleh berubah jadi suudon khusnudon harus tapi setelah itu melompat kalau betul betul kemungkaran mengingatkan berubah jadi gunjingan di belakang neraka juga. A ah, itu setan juga yang ngajak makanya kita tidak mau diajak gunjing guru guru dia yang mulia tidak tidak sudah kalau entik kenal dia ayo kita datang kita tanya kita ingatkan kalau dia salah sebagai berguru itu luar biasa. Itu tadi ini perumpamaan. Ini bukan guru, ini saudara, antah billah ini. Saudara saya. Kita sama-sama yuk kita belajar dari Imam Ibnu Athaillah sekunder kita. Belajar bareng nanti sampai kepada Allah s.w.t Kalau ternyata Anda sampai duluan tarik saya. Ah, hmm. Ibu hey, ikut saya ini. Anda harus bersyukur kenapa? Yang ngasih tahu Buya, tapi saya sampai duluan. Nanti Buya bawa nanti seperti ya. Karena yang ngasih tahu saya kan tadi. Yang ngasih tahu saya. Tapi kok sampai duluan? Bawa saya nanti. Bukan berarti saya harus sampai duluan. di sini Yang duduk di sini itu bukan karena lebih hebat. Dikatakan Masya'ih. Kibar Masya'ih mengatakan. Kalau aku harus termasuk Dr. Muhammad Sairawatun al-Buti. Kalau ternyata aku suatu ketika. Subhanallah tawaduknya orang. Kalau suatu ketika aku bisa ngomong fasih. Yang bisa dipahami oleh orang. Enak didengar. Khusnudunku adalah apa? Karena di sini ada orang yang pemahamannya lemah. Karena pemaaham Allah cinta kepada orang tersebut maka jadikan lesan saya fasih, bukan karena saya punya kelebihan Loh gitu. Jadi nggak sempat dia menyanjung dirinya tuh nggak sempat. Kalau tiba-tiba saya -tiba kalau saya tiba-tiba ngomong enak ngomong baik berarti yang baik anda, apa anda bagian dengar. Karena Allah sayang kepada anda jadikan lesan saya fasih, bukan karena kelebihan di saya itu loh dokter putih ngomong gitu. Nggak perlu ngomong siapa dulu nih. Terpukau, menangis, geleng-geleng kepala. Bukan itu. baik Semoga Allah menjaga kita semuanya. Bangun saling cinta karena Allah. Cari guru dimanapun. Berani. Cari guru dan cari guru, maka ketahuilah Allah akan mengirim guru mursid di depan pintu rumahmu. Kalau engkau mencari guru. Dan tidak diduga-duga. Semoga Allah menemukan kita dengan guru-guru mulia. Jadi kita adalah guru kita adalah Nabi Muhammad, maka guru kita pun yang sambung dengan Nabi SAW. Ketemu harus guru. Ada guru lahir, carilah guru lahir dulu yang mengajari syariat lahir dulu, nanti akan ketemu guru batin. Guru lahir adalah mengajari halal, haram, tidak boleh, ini itu dan sebagainya. Pendusta, kalau kita punya guru yang mengajari tidak berogak, tidak apa-apa, kita mahkomnya lain. Tidak apa-apa saya mau hukumnya, wah ini awas ini bukan guru, ini, ini iblis itu pakai bajet, pakai jubah itu. Kalau saya minum minuman keras hukumnya, tidak ha? usah berkata kalau bagi saya malah sudah berubah jadi air. Cambuk dulu baru dikatakan wali. Tidak ada wali aneh. Tidak ada wali aneh, kita harus oleh syariat, syariat, syariat. Baik semoga Allah mengangkat kita menjadi wali Allah ibu-ibu bapak-bapak yang sudah ketemu Nabi saw tidak usah banyak cerita Ini saya titip salam saja sudah biar saya dibawa nanti sudah anda mungkin, saya yakin ada kok beberapa orang yang ketemu Nabi saw dari para uh, yang cerita Ini, Di, antara engkau dengan Allah cuman saya pesan kalau ketemu lagi saya titip salam untuk Rasulullah saw titip salam bu ya mau ketemu Nabi Muhammad salamin ya nanti saya ketemu ya pak ya salamin ya Nabi ya. saw ini saja wallahu a'lam bis